Hujan salju di Jawa Barat, hujan gerimis di Jawa Timur. Kalau rindu kirim surat, jangan menangis di kolong tempat tidur. Asyik. Ya fucki jangan dipikirin Ayo eh, jangan remis anje Dekan lele adek kumis kamane hey hey haleluya negeri ini ajek ikang sawang di asini. eh jangan menangis anjing bulan sawang mau dikawinin <laughs> udah undang kawin senang banget sih janak ate Kalau memang jodoh enggak ke mana Hei, hei jalan-jalan ke mana Jangan lupa membeli pala. Kalau niat mencari jodoh Cari yang boto seperti saya ah, oh, oh. Ayo bang, bang, bang Kakak Etu jan gerimis aja. Nah, serasa tapi terbangat aja ye. Ini Gium emang terkenal dengan uh, lirik-lirik Betawi ni. datang di Laman Orang Ijo. Selamat pagi. Selamat pagi pagi, morning morning. Aduh, morning, morning, morning, morning, aduh nggak tahu mau gemesnya ya. bagi dia kita malah lama di malamnya. dia ping juga loh. <laughs> <laughs> udah cairan banget. Ya. Oh, iya gitu sama dong lama Ya, lamba jingnya udah banget. ini <laughs> emang kalau misalnya pagi-pagi ini kan, aduh lagunya udah pas banget. Tadi yes. lagunya eh hujan gerimis aja. itu udah pesannya nih. kamu pesannya biar Biarpun, hampir nih tiap hari nih, hujan turun sekarang ini, kita harus tetap cerieh. Karena kita <tuk tuk> semangat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Boleh kan? Bawa sepertaui gitu Ia. keluar. Nah, tapi Jiu nih, pagi-pagi punya pantun nih katanya nih. Siapa, Siapa yang punya mau pantun? pantun ya? Iya, saya. Ya, Bang saya. Ayo Pantunnya Bang Dilan. apa sih? Ada pantun. Pantunnya apa ya Bang Jiu? Ada Bukan gayung di atas kursi. Di atas meja jempalitan. Oke. Kalau lihat Jiung beraksi, mertua lewat sampai nggak kelihatan. Iya. Yeah. Wow. Anu balasnya keren. Sudah Soalnya kalau nanti kalau misalnya saya pikir-pikir dulu balasnya kayak apa, nanti bolehlah berikutnya kita balas ya. Mode jaringnya, mode jaringnya. Mode jaring jari, gimana Boleh. caranya? Gimana caranya? Ke pasar minggu. Ke pasar minggu. Beli rambutan. Beli rambutan. Beli duku. Beli duku beli pepaya beli pepaya beli belimbing ya, beli belimbing di duran di pasar ya <laughs> <beli. laughs> <laughs> belanja pasar ya <laughs> jadi mau bayar enggak SMS aja udah waktu aku <laughs> boleh boleh <laughs> boleh nah ini kita juga mau.